Mitra bisnis menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistio, diktum yang menyebutkan power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolutely bisa saja terjadi pada lembaga negara yang memiliki kekuatan serta kekuasaan besar seperti KPK. Meski demikian, walau KPK saat ini memang nyaris tak tersentuh oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, namun bukan berarti Indonesia harus membentuk komisi khusus untuk mengawasi kinerja KPK, mengingat dengan cara transparansi, maka persoalan itu masih bisa diatasi. Untuk melanjutkan bahasan atas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, ada pendapat yang menyebutkan kasus prindik mengemuka lantaran KPK telah menyentuh langsung lingkaran elit kekuasaan. Apa pendapat Bapak? Iya, sudah pasti. Itu sudah, sudah, sudah pasti. Nah, saya eh, berkali-kali sering ngomong, Jakarta ini itu hutan rimba belantara yang penuh binatang buas. <laughs> Nah bagi para pemain dari daerah yang baru masuk ke, ke Jakarta Itu eh, apa, biasanya atau dianggap dianggap ini pun binatang Yang binatang buasnya sudah dijinakkan Yang sudah eh, dikerangkeng Jadi lucu-lucu oh Macanya lucu, buayanya manis, gitu. Orang itu gak tahu bahwa itu kerangkengnya itu gak ada semua gitu. Ini yang terjadi sekarang juga dengan dengan Abraham Samad gitu. Setelah itu dia les, les kepala macet disamper dengannya tangannya. Ini baru kena jari kelingkingnya nih. Gitu. Tapi Pak Her, jika surat perintah penyidikan memang bukan rahasia negara seperti yang telah kita bahas sebelum ini, apakah layak kasus ini dinilai sebagai pelanggaran hukum? E, kan dia maksudnya memang ini bukan rahasia negara jadi bukan pidana tetapi di lain sisi benar bahwa kalau ini bukan rahasia negara bukan pidana ya boga ada bocor boleh-boleh aja boleh-boleh aja kalau di di di polisi apalagi kalau di di terrace printing itu kan supaya kalau dia datang ke rumah kita ke kantor kita mau Menyelidiki segala macam, ada legalitas gitu lah. Ini ada penugasan saya. Kan itu kan dimulainya penyidikan, artinya penetapan status menjadi tersangka, tapi itu kan berlaku untuk di lapangan sehingga kalau dia dipanggil dia harus harus konform, harus ikut. Gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, PAS FM.